Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut Sesampainya di depan gerbang rumahnya ia berteriak mengucapkan salam Assalamualaikum izinkan saya masuk Mendengar ada teriakan dari luar tuan rumah mendekati gerbang rumahnya Ternyata yang datang adalah Abu Nawas ia pun langsung menyambutnya dengan ramah Waalaikumsalam Abu Nawas silakan masuk Tumben kamu main ke rumah saya Ucapnya berbahasa basi Setelah diajak masuk ke ruang tamu Dan dipersilahkan duduk Abu Nawas pun berkata Saya ada sesuatu yang penting Yang ingin aku bicarakan Apa itu Abu Nawas? Tanyanya penasaran Begini tuan. Saya ingin membuat pengakuan saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertaubat Maafkanlah dosa saya Tuhan ucap abunawas dengan nada memelas Saya tidak bisa mengampuni dosamu abunawas hanya Tuhan yang bisa melakukannya Balas tetangganya lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini Tanya abunawas kembali kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas, jawab tetangganya, oh begitu ya, maukah Tuhan mengambil ayam ini, pinta Abu Nawas, tidak Abu Nawas, saya sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya, ucap tetangganya menegaskan, jadi Tuhan benar-benar tidak mau menerima ayam ini, tanya Abu Nawas, Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas Jawab tetangganya mulai emosi Benar nih tuan tidak mau Tanya Abu Nawas memastikan Iya betul Abu Nawas saya tidak mau Jawab tetangganya Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini Tanya Abu Nawas kembali Begini saja Abu Nawas Kalau misalkan Si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya Kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik Balas tetangganya Oh baiklah tuan terima kasih atas sarannya Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah Setelah masuk ke dalam rumah betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu kurang ajar Abu Nawas ternyata yang ia curi adalah ayam saya kata tetangganya dalam hati esok harinya tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas hei Abu Nawas yang kau curi ternyata ayamku ya sini cepat kembalikan pinta tetangganya tidak bisa kamu sendiri yang telah memberikannya padaku Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar kamu mau menerima ayamnya, tapi selalu kau tolak. Lalu kamu menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng, ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga anda terhibur. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.